Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'al Saudara saudari kaum muslimin dan muslimat Yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala Ketika anda dilahirkan dunia ini Anda Memulai perjalanan kehidupan anda, mengarungi samudra kehidupan. Anda dilahirkan, diciptakan oleh Allah Taala ke dunia ini untuk menjalani hidup sebagai seorang hamba yang mentauhidkan Allah Taala beribadah kepadanya semata sesuai dengan tujuan penciptaan anda. Waa maghlaq turjin nawan insyaillah ya budul. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Ketika engkau dilahirkan, anda mulai memulai perjalanan hidup ini. Maka ...mahabbatullah... adalah yang memimpin membawa Anda untuk melanjutkan perjalanan menyeberangi samudra kehidupan ini sedangkan raja harapan Anda kepada Allah tabaraka wa taala akan rahmat keutamaannya serta takut Anda akan azab dan siksa Laksana dua sayap. Ia akan menyeimbangkan langkah anda ketika menyeberangi semudera kehidupan ini. Menuju Allah Ta'ala. Ta ketika mahabbah itu tidak ada. Maka tidak ada lagi yang akan menuntui anda. Untuk menuju Allah Ta'ala. Ta anda akan buta. Bayangkan seekor burung ketika kehilangan kepala. Bahkan dia akan mati. Tidak ada lagi kehidupan dia tidak akan dapat melanjutkan perjalanan. Saat raja dan khauf atas salah satu darinya melemah, anda seperti seekor burung yang patah salah satu sayapnya. Berusaha untuk terbang sampai ke tujuan tetapi tidak sanggup. Bangkit, bangun, terbang, jatuh, terbang, jatuh. Apalagi kalau keduanya patah. Maka dia akan jatuh. Dan menjadi mangsa syaiton-syaiton. Yang akan melahap. Saudaraku. Saudariku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Ta'ala. Ta Ketika anda. Dalam kandungan ibu anda. Ta Taubahnya anda seperti. Berada di sebuah dermaga bersiap-siap untuk memulai perjalanan. Saat anda dilahirkan perjalanan pun dimulai. Maka di tengah samudra kehidupan itu, ombak, gelombang, badai menjadi ujian bagi Anda. Menguji keteguhan iman Anda. Ketegaran Anda meniti jalan yang lurus menuju tujuan itu. Kita harus paham. Dari mana kita memulai? Dermaga Dari dermaga mana kita memulai perjalanan ini? Kita harus mengerti dan paham apa tujuan yang akan kita capai. Kemudian, bahtera apa yang akan kita gunakan untuk mengarungi samudra ini? Kemudian, apa bekal kita di tengah perjalanan? Kita diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ta dan tujuan kita adalah Allah Ta'ala. Kita hidup hanya untuk Allah Tabaraka wa taala. Hidup dan mati kita semuanya adalah untuk Allah Tabaraka wa taala. Ketakwaan yang merupakan Islam secara keseluruhan menjadi bekal kita dalam mengarungi samudra. Al-Qur'an dan sunah adalah bahtera yang akan membawa kita. Mari saudara Arungi samudra kehidupan ini dengan penuh cinta kepada Allah Tabaraka wa ta Dengan raja' dan khauf yang menjaga keseimbangan kapal Anda. Dengan bekal ketakwaan, berhati-hati dalam kehidupan, kesabaran, ketegaran, keistiqomahan menghadapi ujian dan cobaan. Berpandu-pandukan kepada ilmu yang bersumber dari kitabullah dan sunah Rasulullah sallallahu alaihi Mudah-mudahan Perjalanan anda akan dijaga oleh Allah Mudah-mudahan gelombang Badai di lautan Akan bisa anda lalui Sehingga akhirnya Ketika pertama kali kaki anda Menjejak sorga Saat itu anda akan beristirahat Menikmati buah dan hasil Melihat wajah Allah wa Surga Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin